Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wastaqdiru Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min wa min sharri naffaathati Wa asyhadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Qolamul ulaa hiya alladzina aamanu billahi wa taquttu Muhammadin shallallahu alaihi wa sallam. Wa syaral umuri mubtada'atuha. Wa Ukurlah dengan doa-lah, ukurlah doa-lah dengan kurna. Om semin yang Allah Subhanahu Wataala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas itu hadis yang gak enak dari kitab Arba'in An Nawiyah hadis yang ganas. Hadis yang kanan dari sahabat Anumah An bin Basir radhiyallahu anhumah. Al hadis terus saya disuruh hadis yang kanan. Ya, bagi yang punya bukunya, bisa dibuka. An Nabi Abdullah Anumah ibni Basirin radhiyallahu anhumah dari Abu Abdullah. Ya, Kuniyahnya siapa? Abu Abdullah. Namanya adalah An-Nu'man An-Nu'man Ibni Basyiri Bapaknya namanya Basyir ya. Nu'man ini sahabat Demikian juga bapaknya juga sahabat Makanya dikatakan anhu R.A. Ya, semoga Allah punya mereka berdua ya, Karena Nu'man sahabat Bapaknya itu Basyir juga sahabat Kuala beliau berkata Semi itu aku mendengar Rasulullah SAW Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ya, Apa ini artinya? Artinya An-Uqman ini mendengar ya, Langsung dari siapa? Rasulullah SAW Jadi hadis ini dia dengar langsung dari Risang Rasulullah SAW Diterangkan juga oleh para ulama bahwasanya An-Yuman Ini Adalah termasuk Sahabat Yang ketika Rasulullah SAW meninggal Dia itu masih Umurnya masih muda Sekitar 8 tahun Jadi ketika mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW Anak-anak itu umurnya masih kecil, masih muda Maka ini menunjukkan katakan beberapa ulama bahwasanya anak yang masih kecil itu ketika dia mendengar hadis ya. Ketika dia masih kecil kemudian dia sampaikan di masa dia sudah dewasa maka itu hukumnya adalah sah Itu bisa diterima hadisnya itu bisa diterima hadisnya Demikian juga orang yang ketika dia kafir ya, Dia mendengar hadis dari Rasulullah Salah, Kemudian dia sampaikan ketika dia sudah masuk Islam Maka itu hadisnya juga bisa diterima ya. Saya ulangi Jadi kalau misalnya ada seorang Masih kecil Kecil itu umurnya berapa Ya mungkin di bawah 10 tahun gitu ya Masih kecil Kemudian dia mendengar hadis dari Rasulullah SAW ketika dia masih kecil Ya masih kecil, anak kecil Jadi dia sudah bisa paham Kemudian disampaikan hadis itu ketika dia sudah dewasa Dia sudah dewasa, dia sampaikan hadisnya Maka itu hukumnya bagaimana? Sah, ya bisa diterima hadisnya Kalau dia memang mendengar itu dari siapa? Rasulullah SAW, ya itulah sahabat ya Demikian juga yang kedua kalau orang itu kafir. Ya berarti bukan Islam ya kan, misalnya orang musyrikin. Ketika dia hidup ya masih dalam keadaan kafir, kemudian dia mendengar hadis ya, dari Rasulullah sallallahu Contohnya kisah yang sangat terkenal yaitu kisahnya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu orang kafir ya kan. Kemudian dia bertemu dengan raja apa? Kaisar Hierakleus, uh, ya Hierakleus, ya. Kemudian ditanya, nah itu kisahnya. Maka itu ketika itu Abu Sufyan masih apa? Kafir. Kemudian disampaikan setelah Abu Sufyan apa? Masuk Islam menjadi sahabat. Maka itu hukumnya hadisnya, hadisnya sah diterima. Ya, ini dalam ilmu hadis. Dikatakan oleh Abu Suf uh, oleh An numan bin Rasil dia katakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, maka ini disebut dengan hadis salat. Dulu sudah pernah disampaikan hadis itu ada hadis yang sifatnya ucapan, namanya apa hadis kauliah, ya. ada hadis fi liyah yaitu yang berubah pak perbuatan. Misalnya Rasulullah SAW itu kalau memulai segala sesuatu beliau suka memulai dengan apa nama bagian kanan, misalnya ketika bersisir ya kan, ketika menggunakan apa sandal itu biasanya mendahulukan yang sebelah kanan, ya. itu namanya hadis apa filia, berubah perbuatan. Ada hadis yang berubah apa kaulia, seperti ini, itu berubah apa perkataan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah melihat bersabda, halala bayinun sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, ya. Wa innal harom abyino dan sesungguhnya perkara yang haram juga jelas. Ya. Halal itu ada yang jelas sekali, demikian juga yang haram ada yang jelas sekali. Apa contohnya yang halal yang jelas? Ya misalnya apa? Makan roti, bagaimana? Halal. Makan nasi. Makan gorengan, hal-hal berjudi, hal-hal banyak sekali. Ya. Mau disebutkan, tidak cukup waktu Wa inal haromal bayinun dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Yang haram jelas, misalnya, bang minum, komar, ya kan, Bersina, berjudi, membunuh, mencuri, korupsi, ya banyak sekali. Wabainahumma umurum mustabihatum Kata Rasulullah SAW Kemudian diantara yang halal yang jelas Dan haram yang jelas Ada apa? Umurum mustabihat Itu perkara-perkara yang apa? Samar-samar Mustabihat Maksudnya ya Samar-samar Bukan termasuk yang halal yang jelas Bukan termasuk yang haram yang jelas Berarti ada berapa bagian? Ada tiga bagian, ada tiga kelompok, ya, ada tiga klasifikasi. Yang pertama, perkara-perkara yang dikatakan dia ya, termasuk apa? Halal yang jelas-jelas halal, semua orang tahu itu halal. Yang kedua, perkara-perkara yang dikatakan jelas-jelas apa? Haram, semua orang juga secara mental. Yang ketiga, perkara-perkara yang ya kurang jelas ya bagi sebagian orang atau bagi banyak orang. Apakah ini halal Atau apa Haral Nah bagaimana hukum dari perkara yang Samar-samar ini Dikatakan oleh Rasulullah SAW La ya'lamuhunna Gathirun minanas ya. Kita nabi apa La ya'lamuhunna Gathirun minanas Tidak mengetahui hukumnya Banyak orang Jadi banyak orang tidak tahu hukumnya Ini halal atau apa? Haram. makanya tarik disebut apa? mus tarihat karena banyak orang tidak tahu hukumnya berarti ada gak yang tahu? ada ya bahkan kata saya semen yang tahu itu banyak kata saya semen bisa jadi yang mengetahui itu juga banyak walaupun kalau imam ibn rojad dalam syarahnya boleh katakan ya sebagian orang yang lain tahu kalau saya ya Al Hajuri barang mengatakan sedikit yang tahu, yaitu para ulama. Jadi intinya di sini banyak orang tidak tahu perkara-perkara mustahbihat ini apa hukumnya. Kasirul bin Amas kata kasir apa mananya kasir banyak. Kasir ini beda dengan aksar. Kalau aksar itu mayoritas. Kalau ini katanya apa kasir banyak. Banyak itu ya belum tentu mayoritas sih. Banyak orang yang tidak tahu hukumnya Maka bagaimana mensikapi perkara yang samar-samar ini ya? Rasulullah SAW ingin memberikan kaedah Kepada kita bagaimana Kalau kita menghadapi perkara-perkara Yang tidak jelas kehalalannya Atau tidak jelas apa Keharamannya Bagaimana sikap kita ya. Kalau misalnya itu dikasih roti Apa hukumnya roti Halal Iya Gimana kita? Ya sudah dimakan aja, gitu. Kasih minuman, ya jelas apa halal, air putih, kan? Jelas, ya. Nah, yang sekarang hadis ini yang dibicarakan adalah perkara-perkara yang tidak jelas, ya. Jadi jangan salah menempatkan hadis. Wa manita kasubu hati katsasal barang siapa yang menjaga diri? Itakoh mananya menjaga diri? Barang siapa yang menjaga diri dari asubuhat Itu perkara-perkara yang apa? Subuhat tadi Samar-samar Fakot istabro'a li dini wa irti Maka sungguh dia telah menjaga Memelihara apanya? Agama dan kehormatan Jadi kalau orang itu ya, Dia berusaha menjaga dirinya dari barang-barang Dari hal-hal Segala sesuatu yang sifatnya subuhat Maka ada dua faedah kata ya Rasulullah, kan? Bagus ista li dinihiwa air biri. Ada berapa faedah? Dua faedah dia itu memelihara, menjaga keselamatan apa yang pertama agamanya. Jadi agamanya itu akan terpelihara, terjaga. Maksudnya ini kaitannya itu hubungan dia dengan siapa? Allah Subhanahu Wataala. Kalau orang itu Terhadap perkara-perkara yang samar-samar ini dia tidak mudah-mudah melakukannya atau tidak mudah-mudah memanfaatkannya. Maka selamat agamanya. Dia akan selamat agamanya ya, dalam kaitannya dengan uh, hubungannya dengan siapa? Oh, subhanahu, Allah subhanahu wa Kemudian faedah yang kedua pak, itu dia selamat apanya? Terjaga kehormatan. Irk maknanya kehormatan. Ya. Yeah. Jadi kalau orang itu tidak mudah menerjang perkara-perkara yang samar ini, ada dua faedah. Yang pertama agamanya selamat, yang kedua pak harga dirinya, kehormatannya juga terjaga. Kenapa? Karena dia itu menjauhi perkara-perkara yang diperselisihkan atau yang samar-samar hitungnya, sehingga orang tidak akan menuduh atau istilahnya pak menjelek jelekkan diri. Ini yang pertama sikap yang pertama ya, itu apa? Kita dianjurkan untuk menjauhi ya, dari perkara yang apa? Subuhat. Ya. Dalam sebagian lafadz dikatakan musabbahat. Sama maknanya itu yang sama-sama. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sikap yang kedua. Berarti sikap yang pertama ini sikap orang yang adalah yang apa? Yang hati-hati. Bahasa agamanya apa? Warok. Jadi hadis ini berbicara tentang apa? Warok, warok itu artinya hati-hati. Kita sebagai seorang muslim, ya, diajari untuk bersikap apa, memiliki sifat apa, warok hati-hati. Sampai suatu ketika dikisahkan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi mendapati di, ya, di rumahnya ada kurma. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi khawatir, ya, itu adalah korona, lah. saudara. Rasulullah Sallam tidak mau Memakannya Demikian juga sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'alahu dikisahkan bahwasanya suatu ketika dia dikasih makanan oleh siapa? Seorang pembantunya atau budaknya, saya lupa. Nah, kemudian ternyata makanannya itu diceritakan setelah itu apa? Oh, itu saya dulu dapat makanannya dari apa? Hasil perdukunan, ya. Jadi hasil apa? Perdukunan, ya. Mungkin ramal-meramal atau bagaimana. Akhirnya dia dikasih adik ya makanan, nah, makanannya itu Kemudian dikasih kepada siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tahu apa yang Abu Bakar lakukan, dia masukkan jarinya ke dalam mulutnya, dia muntahkan semua yang ada dalam perutnya. Ya, Karena apa? Warah. Tidak mau sesuatu yang haram itu masuk ke dalam dirinya. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, dan sebuah riwayat apa? Akulullah min nabatamin haramin fannaru awlabihah. Setiap daging yang tumbuh Dari barang yang haram Makanan yang haram apa? Makan neraka itulah tempatnya Demikian juga nanti ada Dalam hadis erba ini Di antara sebab orang itu terhalang apa namanya? Doanya dikabulkan Yaitu makan dari makanan yang haram Pakaiannya juga pakaian yang haram Penghasilannya adalah penghasilan yang haram nah, Ini Islam mengajarkan kita Untuk memiliki sifat apa? Warah Yaitu harus berhati-hati Ya. makanya seorang yang bertakwa itu dikatakan bertakwa karena dia berhati-hati. Ya. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua, waman wakal fisubuhar. Itu ya, rasulullah SAW menggambarkan tentang sebagian orang yang dia itu terjerumus dalam perkara-perkara subuhar. Ya, dia suka menerjang hal-hal yang samar-samar ini cerempet-cerempet begitu cerempet, bahasa kita ya maka bagaimana dampaknya Rasulullah SAW mengatakan kalau orang itu suka menyerempet-cerempet yang samar-samar ini waqoafil haro di itu akan terjerumus dalam hal yang jelas-jelas sebetulnya jelas, apa haro ya. berarti hadis ini apa menganjurkan kita untuk menjauhi perkara-perkara ya apa ya. shubuh jangan bermodah-modahan ya. ya jauhlah perkara-perkara yang sulit hmm. karena resikonya apa? resikonya kalau orang itu suka jerampej rampej seperti itu nanti pada akhirnya dia akan terjerumus, terseret kepada perkara-perkara yang jelas hukumnya apa? Haram harus ya. namanya setan ya. itu dalam menjerumuskan manusia itu apa namanya punya pak tahapan-tahapan ya punya kalau bahasa kita punya apa? strategi ya kan? punya taktik Nah, di antara taktiknya adalah orang itu dibuat terseret dari dosa kecil lama-lama menjadi dosa apa? Besar, lama-lama menjadi apa? Kekafiran, ya kan? Itulah di antaranya tipe budaya setan. Makanya kita ini tidak boleh meremehkan apa dosa-dosa kecil. Tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Karena bos, sebagaimana dikatakan dalam syair, apa, tidaklah apa namanya gunung atau bukit itu kecuali tumpukan apa batu-batu. Ibaratnya dosa kecil itu batu-batu kecil, tapi kalau sudah terkumpul sedemikian lama, ya kan, bertahun-tahun berbuat dosa, akhirnya ternyata dosanya setinggi langit. Itu makanya istilah pentingnya kita memahami perkara-perkara seperti ini. Ya. Jadi hari ini menegaskan kepada kita janganlah kita ini termasuk orang yang suka apa menyerempet menyerempet. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin orang apa namanya? Wah itu kan diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan apa? Arom misalnya. Ya, kan nggak apa-apa ini kan? Ada yang membolehkan, ya. Rasanya lah ada yang membolehkan. Nah, ini perkara-perkara yang harusnya tidak seperti itu kita harusnya kalau perkara-perkara itu misalnya para ulama berselisih ya kan contohnya ya mohon maaf ini mudah-mudahan gak ada yang tersinggung ya contohnya apa? rokok rokok ya eh, mudah-mudahan gak ada yang rokok di sini. gak boleh yang rokok rokok ini kata saya semin dulu pada awalnya kemunculannya sejarah munculnya rokok itu adalah perkara yang apa? sama-sama para ulama tidak tahu ini termasuk yang halal jelas atau haram yang jelas. Makanya ada kan sebagian kiai atau sebagian kalangan mengatakan rokok itu hukumnya apa? Makruh saja. Artinya makruh itu apa, Pak? <laughs> sambil ngerokok itu ngomongnya. Dia artinya enggak apa-apa gitu, enggak berdosa. Akhirnya orang apa? Alasannya enggak lihat dalilnya ya, karena Pak Kiai ngerokok ya berarti rokok boleh. <laughs> nah, repotnya kan apa alasannya bukan karena lihat dalilnya Tapi karena Pak Kiai rokok Jadi tahu tapan rokok itu beli ya. Dan sudah ada ya, fatwa Yang sudah jelas Jadi antara yang dari Muhammadiyah juga sudah menjelaskan keharuman rokok ya. Jadi kalau kata saya seming Ada pun sekarang, zaman sekarang ini Apalagi kedokteran sudah maju ya kan Sampai sudah dituliskan di iklan-iklan rokok ya kan Rok Merokok dapat menyebabkan Oh Boys dan itu orang sudah tahu ya itulah ya. tapi aneh juga ternyata rokok juga masih takut ya Nah itu seperti yang dikatakan kemarin sama Ustadz Avi ya kan akal itu tidak apa Tid tidak jagoan ya kan? lebih sering kalah sama apa oh, nafsu ya. orang itu nafsunya suka ngerokok pikirannya dikatakan kata dokter rokok itu tidak baik, baik. tapi yang dia turuti siapa? eh oh, ya. dokter. enak kalau enggak rokok itu rasanya." Nah, <gum> iya, nah gitu katanya. Yang suka rokok ya. Mudah-mudahan sini enggak ada. yang rokok dokter ya. Kemudian Rasulullah memberikan perumpamaan yang bagus ya. Ini di antara Toriko, ya, metode dalam mengajar itu yang dicontohkan Rasulullah yaitu memberikan contoh apa namanya? perumpamaan atau permisalan dengan suatu yang konkret supaya sesuatu yang abstrak itu yang kurang jelas itu bisa dipahami. Ya, kalau bicara halal haram ini kan bicara hukum ya kan. Perkara-perkara yang samar ini bicara apa? Hukum. Nah, biar jelas dikasih contoh. Permisalan, karai seperti apa? Seorang penggembala. Nah, kalau kita disebutkan kata penggembala sudah, kan? oh penggembala. Yarahu lan hima yang dia itu menggembalakan apa? binatangnya di sekitar hima hima itu artinya daerah larangan ya daerah lah. larangan jadi misalnya ada raja dia punya lahan yang luas ya kan lah. di situ ada rumput-rumputan ya dan sebagainya maka kemudian dia lah dikasih batas tidak boleh orang itu menggembala di situ itu namanya apa lah, hima daerah apa lah larangan. Kalau kata saya Ustaz daerah larangan ini ada dua, ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya apa? Haram. Hukumnya boleh yang bagaimana, misalnya dia buat e, daerah larangan tadi, lapangan yang ada rumputnya dan terus seterusnya, dia gunakan ini khusus untuk misalnya ontar, ontar sodapoh, ya, artinya untuk kepentingan apa? Kesehatan kaum muslimin, ya, yang sifatnya apa namanya? Manfaat bagi rakyat. Tapi kalau misalnya dia buat larangan-larangan itu untuk hewannya sendiri, makanya seperti itulah hukumnya tidak rumput. boleh haram. Ya. Karena namanya rumput dan semacamnya ini, ini adalah hak yang bersetu badannya seluruh umat Islam. Tidak ya. boleh orang itu membatasi ini rumput hanya boleh untuk ternak saya, tidak boleh. Ya. Baik Kata Rasulullah seperti seorang penggembala yang dia itu menggembala sekitar daerah larangan. Jadi dia menggembalanya di mana? Di sekitar daerah larangan. Ingat, di sekitar, bukan di dalamnya kan? Di mana? Di sekitar. Berarti sudah masuk belum? Belum, belum ya kan? Di sekitar. Terampat-terampat ya kan? Yosiku ayir taafihi hampir-hampir saja hewan gembalaannya itu nanti akan masuk. Ya, ke mana? Ke daerah larangan tersebutnya perimbah perumbaannya dari perumbaannya ini kita jelas akan jelas memahami maksud Nabi tadi apa? Kan Nabi mengatakan Waman wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram ya kan? Barang siapa yang terjerumus dalam subhat maka dia terjerumus dalam apa? Yang haram. Kalau orang hanya melihat hadis ini saja ya, tidak melihat eh, keterusannya, sambungannya, maka dia akan mengatakan apa? Melakukan perkara yang subhat hukumnya apa? Haram. Haram ya. Iya, karena Nabi mengatakan Rasulullah mengatakan barang siapa yang melakukan yang subhat maka dia telah terjerumus dalam apa? Yang haram. Kalau orang cuma berhenti sampai di sini saja, dia akan berkesimpulan melakukan perkara yang samar-samar itu hukumnya apa? Haram. Nah, ternyata tidak. Terny ternyata maksud Rasulullah Belum memberikan perumpamaan seperti seorang penggembala menggembalakan apa? Hewannya di mana? Sekitar daerah larangan, maka yushifu hampir hampir saja, jadi ini apa, menunjukkan bahwasanya hukum perkara yang sebuah ini, ya, kalau enggak halal ya haro, apa, hukumnya kalau tidak halal, apa, haro kan enggak ada hukum yang lain, ya atau makruh ya kan, yang jelas ini ada hukumnya, kan hukum ada berapa lima, ya kan, ada wajib, sunnah apa mengubah makro aroma dalil. Pasti ada hukumnya. Enggak ada kok perkara enggak ada hukumnya ya. Ada? Ada. Enggak ada ya, enggak ada. Setiap perkara pasti ada hukumnya masuk lima ini. Jadi pasti ada hukumnya. Jadi enggak ada kok perkara hukumnya subhat. Subhat itu adalah kalau bahasa kita subjektif, suatu yang sifatnya apa? Eh, nisbi. Ya. Mungkin bagi kita ini subhat, tapi bagi ulama perkara ini hukumnya apa? Jelas, paham ya? Jadi ada suatu perkara, jadi perkara ini subhat atau tidak ini adalah suatu yang sifatnya apa? Nisbi, apa bahasanya? Relatif, relatif. Mungkin bagi sebagian orang subhat, bagi para ulama tidak? Subhat. Maka sini juga mengisyaratkan kepada kita pentingnya apa? Menuntut ilmu. Semakin orang itu ilmunya semakin tinggi, semakin luas maka akan semakin sedikit perkara yang subuhah. Ini faedah dari tolaful ilmu. Artinya semakin orang itu malas ngaji maka semakin banyak perkara itu menjadi wah subuhat. Padahal mungkin bagi para ulama atau bagi para penuntut ilmu itu perkara wah jelas Tuh. tidak boleh. Tapi karena dia tidak pernah belajar atau malas ngaji akhirnya wah semuanya jadi sufrat narepade ya? semuanya jadi sufrat gara-gara tidak ngaji. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa innalikulli Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki apa? daerah larangan. Ala wa innahimallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya daerah larangan Allah adalah apa? perkara-perkara yang dia haramkan. Jadi di sini Rasul memberikan perumpamaan ya kan? Perkara yang haram itu diumpamakan seperti apa? Daerah larangan. Perkara yang haram diumpamakan seperti apa? Daerah larangan. Nah, kalau orang itu mendekat-dekat, maka resikonya apa? Ya bisa nyemplung di situ, ya kan? Bisa kecipratan. Allah ketahuilah bahwa ini termasuk yang paling penting diantara di sini. Di sini nanti akan dijelaskan lima belas rozet Nanti kita sampaikan. Allahumma inna fil jasad mudghatan kata Rasulullah ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada mudghatan segumpal daging Nah ya, ini banyak orang salah terjemah di sini Idza salahat salahat jasad kullu jika segumpal daging ini baik sehat maka seluruh tubuh menjadi apa baik segumpal daging di tubuhnya enggak ya. Wa idza ya, ya. fasadat jika dia itu rusak atau tidak sehat jika ada kerja satu maka rusaklah seluruh tubuh. Jadi, suku kembal daging ini suatu yang sangat apa penting sehingga dia menentukan sehat tidaknya apa seluruh badan. Apakah tersesalah Allah -al Wahyul kalau ketahulah bahwasanya suku kembal daging itu apa? Apa? Hmm. Kalau seringan kita dengar itu adalah apa? Hati. Padahal maksudnya di sini apa? Jantung. Karena Rasulullah berbicara tentang apa, perkara apa? Fisik tubuh ya kan. Tubuh itu bagian yang paling penting apa? Jantung. Jantung itu dalam bahasa Arab kolok. Tapi kalau dalam, jadi kolok itu ada dua makna ya. Ada makna jantung bisa maknanya apa? Hati. Bagaimana memahaminya? Jadi di sini Rasulullah memberikan perumpamaan. Hati yang sehat itu akan apa? Melahirkan amalan yang Baik, sebagaimana jantung yang sehat itu membuat badan apa sehatan. Jadi hati, kalau orang itu hati itu kan perkara abstrak ya, bukan hati apa ini, apa istilahnya, liver, bukan itu ya, bukan itu. Hati itu abstrak. Hatinya, hati kalau orang itu hatinya baik, ucapannya apa, baik amalannya apa, baik. Apa yang menentukan? Hati. Sebagaimana jantung, kalau orang itu jantungnya baik peredaran darah juga lancar ya kan dan seterusnya. Anggota badan menjadi apa? sehat. Paham ya. Okay. Jadi Rasulullah itu mengumpamakan hati manusia seperti apa? jantung dalam tubuhnya. Ya. Yeah. Kita akan jelaskan sedikit faedah dari hadis ini. Jadi di sudah ya kita jelaskan perkara itu ada 3 macam, ada yang apa? halal jelas, ada yang haram jelas dan ada yang apa? Sangar-sangar, meragukan kalau bahasa kita. Ya. Kalau halal jelas itu apa? Misalnya kata saya si, uh, Abdul Moshin Habib Thobro berkatakan, alhalal lebihnya be ukal hubuk. Yang halal yang jelas seperti apa? Biji-bijian, -biji biji-bijian itu apa? Ya, biji-bijian, biji apa? Kedelai yang, dan seterusnya. Wathimar, buah-buahan oh, Buah apel, buah apa? Mangga, ya kan? Seterusnya Buah-buahan Anam Dan apa? Binatang, binatang ternak Apa itu? Bahimatul an'am itu ada tiga ya Sapi, ontah Kambing Makanya menyebelih korban itu hanya boleh dari apa? Tiga ini Sapi, ontah, atau kambing Kalau kerbau masuk mana? Masuk sapi kalau hukum kuda ini nah. makan daging kuda ada ya sate kuda nah, boleh tidak nah itu katanya termasuk perkara yang mustabihat yang samar-samar walaupun disebutkan dalam hadis itu apa? daging kuda halal tapi apa? bagi banyak orang itu hukumnya apa samar, tidak tahu ini hukumnya halal atau haram. Kemudian perkara yang haram yang jelas, apa contohnya kata saya belum sempat sih? seperti minum khamar. Minum apa? Khamar. Mungkin kalau belum pernah ya enggak tahu ya. Tapi barangkali kita tahu apa itu khamar itu minuman keras. Termasuk juga kategori khamar adalah apa? Seperti narkoba ya. Narkoba itu juga sebenarnya yang masuk apa? Khamar dan kata-kata surut di sini minum itu termasuk dalamnya makan ya karena ada orang itu kalau narkoba diminum apa dimakan <tuk> atau dihisap ya, ya pokoknya itu ya lah. pokoknya itu termasuk namanya surut kata-kata surut itu termasuk dalamnya juga akal yang minum makan ya, misalnya dalam bentuk pil atau apa dihisap atau diserap ya kan Karena khamar itu kata Umar bin Khattab itu khomarol akla, itu segala sesuatu yang menutup akar. Kemudian makan bangkai, makan apa? Bangkai. Seluruh bangkai itu haram ya kan? Kecuali bangkai apa? Bangkai? Ikan dan bangkai? Belalang. Kalau ya. bangkai manusia? Oh <guluh> jelas sih, ya. jelas haram Ya. Yeah. Kemudian juga yang termasuk hal-hal yang jelas yaitu menikahi apa wanita makro, misalnya anak menikahi siapa ibunya sendiri, atau dia menikahi adiknya, hukumnya makro. Kemudian yang ketiga perkara yang sanar-sanar, seperti apa? Boleh contohkan? nggak ya, sebutkan di tempat lain dikatakan misalnya ada ini ya tadi daging kuda itu hukumnya apa hukumnya apa sama-sama tapi setelah diteliti ternyata hukumnya apa halal. Oke kemudian kira saya saya belum usin di sini. Famanita kasubuhah kathista beralidini wa irtihi dan seterusnya. Maka jadi ini intinya apa nah, di sini pokoknya di mana yaitu mengenai anjuran untuk menjauhi perkara-perkara yang apa? syubhat. Jadi kalau suatu perkara kita dihadapkan suatu perkara, ini halal atau apa? haram. Kita tidak tahu ya kan? Maka bagaimana semestinya Kita jauhi dulu sampai apa? sampai kita tahu apanya? hukumnya, ya? Jadi supaya orang itu tidak bermudah-mudahannya. Jadi karena banyak orang itu kadang itu tadi alasannya apa? Ini disperselisihkan para ulama. Jadi enggak apa-apa kan diperselisihkan kan ada yang membolehkan. Jadi namanya khilaf itu bukan dalil ya. Perselisihan itu bukan dalil. Para ulama berselisih. Tidak boleh perselisihan itu dijadikan apa? dalil Bang. Kita harus teliti mana yang lebih dekat kepada apa? dalil. Jadi perselisihan bukan dalil. Banyak kalau kita membahas masalah persetujuan itu banyak sekali. Kemudian tadi sudah kita sebutkan apa faedahnya menjauhi perkara yang subhat ada beberapa faedah. Dua, yang pertama menjaga apa? agamanya. Jadi dia akan apa? Kalau dia tidak suka kerempet-kerempet, ya otomatis tidak terkena yang haram kan? Itu jelas faedah secara uh, agama. Yang kedua adalah faedah secara apa Itu harga dirinya apa? terjaga. Ya. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kata Sy Abdul Mustaini, "Wa fi hadza bayanu idza Ya, walaupun ini sebenarnya pembicaraan dari sisi apa ya? medis atau kedokteran. Nah, di sini mengisyaratkan untuk menunjukkan bahwasanya apa? betapa pentingnya jantung dalam tubuh manusia. Ya, secara tidak langsung ya kan. Rasulullah menjelaskan di sini bahwasanya jantung itu memiliki apa? fungsi yang sangat Penting dalam tubuh manusia Demikian juga hati ya. Hati itu dikatakan oleh para ulama seperti apa? Raja Sedangkan anggota badan manusia itu seperti apanya? Seperti bala tentaranya Kalau rajanya baik, bala tentaranya baik Ya. Walaupun kalau kata saya semin Hati itu tidak bisa persis dikatakan seperti raja kenapa? karena namanya raja kadang kalau memerintah itu tidak ditaati ya? ada raja dia punya anak buah dia perintah anak buahnya pasti taat tidak? Hah? raja oh, malah ada, ada di beruntai ya? ada pemberontakan karena tidak taat ya? tapi kalau hati setiap kali hati memerintah pasti ditaati oleh anggota badannya oleh seluruh tubuh ya itu bedanya Kakanya kata Syeikh Syaikhin sebenarnya kurang pas kalau dikatakan hati seperti raja. Ya itu cuma hanya sekedar untuk gambaran saya. Baik. Kemudian tadi kita sudah kita sampaikan yaitu tentang sahabat Nuhman bin Basir. Ya, kita akan tambahkan sedikit di sini. Anuhman bin Basir adalah anuhma kata Syeikhul Muslimi minsiqul shohabah. Termasuk sahabat yang masih kecil. Waktu via Rasulullah SAW sama Nusanawatin. Ketika Rasulullah SAW itu meninggal wafat umurnya berapa? 8 tahun. Ya Umurnya berapa? 8 tahun. Rasulullah wafat umur berapa? Nabi wafat umur berapa? Berapa hijriah? 10 atau 13? Ya? Rasulullah Sallam berdakwah itu berapa tahun? 23 tahun Di Makkah berapa tahun? 13 tahun di Madinah. 10 tahun setelah itu ke mana? Ya kan? Berarti Rasulullah Sallam itu meninggal tahun 10 Hijriah Nah sahabat ini ketika Rasulullah Sallam meninggal umurnya berapa? 8 tahun Berarti lahirnya tahun? Berapa? 2 Hijriah aitam dulu Maka dikatakan di sini oleh Sheikh Abdul Muhsin dalam meriwayatkan hadis ini dikatakan oleh Nu'man bin Bashir sami'tu aku mendengar tawassal maka ini menunjukkan alasihatit tahmul shagir almamayyiz sahnya anak yang kecil anak yang masih kecil yang sudah tamyiz itu sah kalau dia itu menerima apa lah. hadis berarti ketika ketika tadi dia mendengar hadis ini umurnya masih di bawah berapa? 9 tahun ya, 8 tahun lah sin umurnya. Masih kecil. Ya? Maka apa yang dia terima oleh anak kecil ini ketika dia masih kecil kemudian disampaikan ketika dia sudah dewasa, maka hukum hadisnya apa? Makbul, diterima. Demikian juga kata saya, betul musin wa al kafir. Demikian juga orang yang kafir. Ketika dia itu masih kafir dia mendengar hadis kemudian dia sampaikan ketika masuk Islam itu juga hukumnya apa? sah diterima. Ya, kita ambil faedah dari hadis ini disebutkan di sini oleh Syekh Dul e, Yang pertama, hadis di atas menjelaskan tentang pembagian perkara-perkara dalam syariat dibagi menjadi berapa? Tiga Ada halal yang jelas, kemudian apa? haram yang jelas dan yang samar-samar. Yang samar-samar ini ya berkisar antara halal dan haram Ada hukumnya. Kalau tidak halal, apa? Harom cuma apa? Orang ragu-ragu sama. Ya, sama Apakah kesamaran ini untuk semua orang atau sebagian orang? Ya, sebagian orang saja. Ya, karena pasti ada yang mengetahui itu siapa? Para ulama. Ya. ya. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya perkara yang samar-samar itu tidak diketahui oleh banyak orang dan sebagian mereka menatai hukumnya dengan dahil ya sekali tadi ini mengisyaratkan pentingnya kita apa? menuntut ilmu, semakin banyak ilmu yang kita pelajari maka akan semakin banyak perkara yang jelas sebaliknya semakin kita malas menuntut ilmu maka semakin banyak perkara yang tidak jelas ya. nah sekarang ini kalau orang suka ribut-ribut apa-apa-apa Dikuti aja semakin tidak jelasnya apa, ya, karena kita tidak punya ilmu ini. Ya? Sudah tahu, tidak punya ilmu, sukanya ribut-ribut ini, ribut. -ribut ya? Yang ketiga, tarku ityan ilmu stabihi hatayulama hilu. Artinya kita meninggalkan perkara yang samar-samar sampai diketahui apa halalnya. Kalau memang halal, silakan. Seperti misalnya suatu ketika. Allah, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah ya, Bagaimana ada datang Orang membawa makanan Atau daging ya? Jadi orang-orang apa Yang tidak tahu apakah makanan yang, eh, Daging ini disembelit dengan Membaca bismillah atau Tidak ya kan Maka bagaimana kata Rasulullah Apa Nabi mengatakan Oh ya yaudah tidak usah dimakan Karena kamu tidak tahu Itu disembelit dengan bismillah atau tidak? Seperti itu tidak Kata Rasulullah Samuhu antum Kamu baca bismillah dan kamu apa? Makan Jadi malah tidak boleh orang itu apa? Setelahnya kalau bahasa kita apa itu? Gle-gle Jadi tanya ini Dikasih daging, ini dagingnya disebelih dengan bismillah? Tidak, ini siapa yang boleh? Yang seperti ini Permasalah perbuatan ya Tidak apa namanya, tidak diperkenankan Itu namanya takaluf, ya tidak boleh Berhati-hati itu beda dengan apa? takalul, Ya Baik Kemudian pada berikutnya Yang kedua, bro Keempat Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan apa? Perumpamaan Permisalan Tadi apa? Seperti Orang yang menggem Balah di sekitar daerah haram Rasulullah memberikan perumpamaan dengan suatu yang apa? Apa? konkret untuk menggambarkan Suatu yang apa abstrak hukum itu perkara yang apa abstrak ya kan hukumnya halal haram kemudian dikasih perumpamaan seperti orang yang menggem bala ya, demikian juga seorang guru ya misalnya untuk mengajar TPA atau apa berikan gambaran suatu yang konkret supaya jelas ya. kadang kalau kita kasih gambaran yang kurang apa konkret itu orang kurang paham seperti kemarin Ustaz Afifi ya kan, masih gambaran apa Tauhid itu seperti apa? Oh, apa? Seperti kuliner. Ya. Kuliner yang paling baik ya kan. Masih ingat dah, guru kemarin pelajaran. Ya. Ya, kalau kita tahu tauhid itu perkara yang paling penting ya, seperti orang kalau tahu oh ini kuliner yang paling baik di sini. Maka kita ajak orang untuk kepada kuliner. Berarti kita dakwah tauhid dakwah kuliner. Tugannya. Itu cuma memberikan gambar Kalau kita tahu Tauhid itu perkara paling bermanfaat Maka mestinya kita ajak manusia kepada Tauhid, sebagaimana orang tahu Oh sini ada kuliner yang bagus Yang enak atau bagaimana Ajak ke situ Mungkin teman-temannya di traktir Ya Fa'irda yang berikutnya kelima Bahasanya anal insan seorang Ida wa ka'afil umuril mustabah Hanya jika seorang itu dia terjerumus dalam perkara-perkara yang samar-samar, ya, dia suka nyerempet-nyerempet tadi, hana alehi ayah kau afil umuril wadiha, maka akan mudah baginya lah terjerumus dalam perkara-perkara yang apa? jelas, maksudnya jelas sini lah, jelas haram Jadi kalau orang itu suka nyerempet-nyerempet yang samar-samar, ah, -samar, oh, nggak apa-apa ini kan masih samar-samar, mumpung para ulama berserisi ya, kan? mumpung, nah, akhirnya ternyata nanti, wah oh, ternyata ketahuan apa, harumnya kan. Nah, Kita seperti itu, seorang muslim harusnya menjaga dirinya. Kalau orang itu sudah bermudah mudahan nanti ujung-ujungnya itu lah, kan? jelas harum. Gitu. Seperti perumpamannya tadi kan, menggembala di sekitar apa, daerah larangan ya, nggak tahu namanya binatangnya kan, jalan aja dia sendiri, masuk juga. Yang keenam. Di sini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan daripada apa? hati. Bahasanya anggota tubuh manusia itu akan menuruti apa keinginan dari hati. Kalau orang itu hatinya baik, maka tubuhnya menjadi apa? Amalannya menjadi baik. Kalau hatinya rusak, ya maka amalannya menjadi rusak. Kemudian juga ada yang ketujuh. Ini juga faidah yang disebutkan oleh Syeikh Syaikhin. Anfasa dan dohiri dari lun alfasa di batin. Bahasannya rusaknya lahir itu menunjukkan rusaknya apa? batin. Rusaknya lahiriah ya, seorang itu menunjukkan rusaknya apa? batinnya. Kalau ada orang suka, yang misalnya ini ya, berzina atau mencuri, itu berarti hatinya baik atau buruk. Hmm? Ada orang punya penjahat ya berzina, mencuri. Hatinya baik atau buruk? Eh? Hatinya baik atau buruk? Wah, hati itu kan perkara kita enggak tahu, kita enggak membelah dadanya. Tapi itu tanda kalau orang itu berzina, mencuri, minum khamr itu hatinya tidak baik. Ingat ya? kata Rasul kata Rasul sallallahu alaihi "La yasrabul khamra ya wa mukmin." Tidaklah seorang itu minum khamr dalam keadaan apa? Imannya sempurna. Tidaklah seorang itu berzina wa huwa mukmin dalam keadaan imannya lah sempurna berarti perbuatan lahiriah itu adalah tanda dari apa? keadaan batin seorang. Jadi orang tidak bisa beralasan. Mbak kok enggak pakai jilbab misalnya kan? Ya? Wah, yang penting kan apanya? hati yang. Saya sudah pakai jilbab, di mana? di <tuh> hati. Yang penting kan hijab hati ada-ada kan? juga. Ya? Ada itu. Ya. Pendapat itu dari mana? Ya. Ini tidak benar Kalau orang itu hatinya baik Amalannya pasti apa? Baik ya. Masa orang mau ngomong ini? Ngomongannya jelek gitu kan nah, Kalau bahasa Jawa misuh-misuh gitu oh, saya hati saya baik loh Masa gitu ya kan? Ada orang korupsi Oh saya hati saya baik loh Masa gitu Ya tidak bisa ya. Dan rusaknya lahiriah itu menunjukkan apa? Rusaknya batin. Makanya ada sebagian salaf berkata apa? Salahul kolbi Bisalahil amal hati itu baik dengan baiknya apa lah. amalan wasallahu alamah di solahin nia dan baiknya amal dengan baiknya nia dan yang terakhir di sini nanti akan saya tambahkan sedikit di perkataannya penutup setelah istirahat yang 8 bahwasanya dengan menjauhi perkara yang subuhar kita akan menjaga agama seorang dan juga apa lah. kehormatannya agamanya terjaga dari apa dari hal-hal yang merusak Ya. Dan juga ter kehormatannya terjaga dari aib ya, Kalau bahasa kita Nama baiknya itu loh, tidak tercorang Nah hadis ini juga dikatakan oleh para ulama Seperti Imam Ahmad Ini termasuk Usulul Islam Jadi pokok Islam itu ada pada tiga hadis Kata Imam Ahmad Yang pertama hadis apa dulu <tuh> Innamal amalu binia Yang kedua hadis yang kelima Yaitu hadis apa Manahda tapi amri nahada Malaysia menuf bahwa Rodur tentang bid'ah yang ketiga adalah di ini yaitu tentang menjauhi perkara-perkara yang Allah subuhat demikian juga kata Imam Abu Dawud Asyjistani di sini termasuk usul Islam pokok-pokok ya. Islam mungkin seolah-olah kita tanyakan sedikit ada perbezaan-perbezaan dari uh, Ibn Rujar al-Hambali. Ya kita istirahat dulu yang mungkin 15 menit minit. Teruskan nih. Ya. Kita akhirin maaf banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa absen nih. Ya. Ada absennya tak? Absen.